Terima kasih dari Terra Record. Satu persembahan bareng. he Asmara. Terra Record, Yu Arisa, Pita Usantara. Ada tempe. Tebel. Tembel. tembel.